Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan di sini, Ustadz ada tiga yang ingin saya tanyakan. Tiga, banyak <laughs> banget mah. Ini terakhir ini satu mah. Ya. Kesempat. <laughs> ya saya tidak mau menanyakan kesempatan ini, Ustadz. Yang pertama, sebenarnya selama ini sebelum saya ikut kajian-kajian sunnah ini, saya juga masih sering mendengarkan musik dan itu. Saya lakukan sebelum tidur misalnya dan segala macam. Nah, tapi setelah saya tahu bahwa musik itu haram, apalagi yang selama ini sadarkan ya cenderung musik India dan kawan-kawan. Saya mulai berusaha untuk merubah menjadi mendengarkan Muratol sebelum tidur. Nah, di sini ada kontradiksi lagi, ustadz. Katanya kalau musik juga apa? Kalau mendengarkan Muratol, ini sebagaimana di Surah Al Anfal ayat 2 Innaal Mukminun Al Lazin Al Izazukirro Lahu dan seterusnya, ustadz. Uh, itu kan kalau kita mendengarkan Al-Quran berarti hati kita harus gemetar katanya orang mukmin dan termasuk orang mukmin bukan justru menikmati muratal itu untuk tidur. Nah ini yang ingin saya tanyakan gimana pandangan Ustadz terhadap mendengarkan muratal sebagai eh, apa pengantar tidur atau sementara belajar menikmati musik-musik murat apa ayat Al-Quran atau muratal. Selanjutnya yang kedua Ustadz mengenai kemurnian Islam atau kita merujuk ke Arab Saudi, sebagaimana di Arab Saudi adalah sebagaimana kita tahu Wahabi. Nah, di sini ada yang kontradiksi juga, Ustadz. Kita mengatakan bahwa penggunaan alat gendang boleh pada hal-hal yang khusus, misalnya pernikahan dan uh, atau Idul Fitri, Idul Adha. Nah, kemarin saya lihat di YouTube pada saat ada pameran alutsista, alat khusus itu apa, sistem pertahanan. Ada Raja Arab Saudi, otomatis di situ ada ulama-ulama senior, ada ulama besar. Kok dibolehkan memukul alat gendang sambil mengiringi rudal? Saya lihat di YouTube, ustadz. Nah, nah itu hukumnya gimana? Pa padahal di situ ada ulama-ulama senior yang mengerti akan hadis-hadis Sahih, ustadz. Nah, nah selanjutnya yang terakhir, ustadz, kami kan di pendidikan ini kadang musik itu bagian dari kehidupan kami. Dalam artian setiap apel, setiap apa pasti kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Nah, yang saya tanyakan bagaimana hukum menyanyikan lagu kebangsaan Ustaz? Padahal itu untuk menaikkan semangat kebangsaan kita. Nah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dia dulu. Kasih. Lima, kasih, maaf. Ma ma ma ma ma ma <tuk> Tapi pertanyaannya banyak banget, nah. Apa? <tuk> iya. <tuk> <tuk> yang pertama. Yang pertama apa? Yang pertama Yang Fandu pertama itu uh, murattal untuk uh, murattal, ya. Allah Subhanahu mengatakan innama muminun alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuuhu zadatuhum iimaanan rabbihim yatawakkalun Bagaimana kita mendengarkan Al-Qur'an sebelum tidur boleh enggak padahal kita ini kalau baca Quran seharusnya seharusnya itu kita katakan seharusnya kita terdetak hati kita ya Tambah iman kita. Tapi itu lihat kondisi kita. Kadangkala imam baca al-fatehah. Kita memikirin. Itu motor dah dikunci kunci belum. <tuh> Imamnya baca al-fatehah. Kita dengar suara imam itu. Kadangkala memang tidak hadir kita di situ, Maka itu seharusnya dalam hatian. Bagaimana kita ketika mendengarkan al-quran karim. Kita hadir di sana. Bukan berarti karena kita anama kok kurang khusyuk ya. Anamatikan aja. Enggak. Karena mudah-mudahan dengan kita dengerin terus. Nanti lama-lama kehusyan itu kadang kala akan datang, timbul kepada kita, Nggak langsung. Jadi ada orang yang imannya sudah tinggi, dengar satu ayat langsung bergetar. Tapi ada orang-orang yang imannya masih digiring ya, terus sampai puncaknya baru dia, ya Allah, benar ya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Baru akan bergetar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana masalah rebana yang mengiringi lomba apa? Alustis tadi Saudi Ustaz. Nah. Berkaitan dengan rebana. Rebana aja ya. Kan kita katakan tadi, sebagian ulama membolehkan rebana itu selain pernikahan, selain Id di acara. Acara-acara kebahagiaan. Model mereka membolehkan masalah khitanan, itu boleh. Itu pendapat jumhur walaupun sebagian ulama mengatakan enggak boleh kecuali nikah sama Idul Fitri. Mungkin itu. Kalau dikatakan tadi mungkin ada ulama-ulama kok enggak menegur kadangkala -kadang yang namanya penguasa itu bukan kita mengatakan tidak menegur mungkin sudah ditegur tapi tetap aja kewajiban seorang ulama ketika melihat kemungkaran hanya memberitahu bukan memprovokasi umat eh yuk nih pemimpinnya nggak bener nih bukan kewajibannya seorang alim ulama itu memberitahu mengasih tahu kalau sudah dia sampaikan ya udah selesai tugasnya bukan dia kewajibannya untuk meluruskan dengan senjata tidak bukan bukan itu yang diperintahkan. yang ketiga lagu kebangsaan, Hah? lagu kebangsaan, lagu kebangsaan, lagu-lagu yang tidak ada unsur kita katakan lagi yang tidak ada unsur kesyirikan tidak ada unsur pemujaan, ada tidak ada unsur kemaksiatan secara umum itu boleh. tapi kalau di situ ada unsur apa? unsur kesyirikan, unsur kemaksiatan apa saja lagunya? Itu tentunya tidak boleh. Wallahu a'lam. Sahab. Tapi mungkin ini perlu ditanyakan kembali kepada ustadz-ustadz yang lebih senior. Apakah diperbolehkan lagu kebangsaan kita dibacakan? Kalau memang ingat tidak ada bertentangan dengan syariat, menurut hemat anak, mungkin anak salah, nggak ada masalah. Tapi kalau ada unsur-unsur kesyirikan di sana maka tentunya semuanya itu tidak boleh kita lakukan. Dengan, Wallahu ala. Tanpa alat musik gimana, Tanpa balas. musik, tanpa um. musik, tentunya tanpa musik ya, nah, tanpa musik. Kalau sampai musik ya musiknya udah kita tahu masalah hukum musik itu. Jadi masalah lagu ini mungkin kita perlu ada kajian nanti selanjutnya tentang masalah lagu khusus gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. ini